di akhir-akhir ini salah satu untuk menjadi peringatan untuk kita semuanya. Saya tidak mau menyitir kepada salah satu negara tidak. Tapi sifat kekhawatiran tidak bisa kita bohongi. Di mana di suatu tempat situs-situs sejarah peninggalan bagi dan nabi Situ-situ sejarah Peninggal para keluarga nabi Situ-situ sejarah Jejak-jejak bagi dan nabi Situ-situ sejarah Jejak para Sahabat Hampir dihilangkan Pertanyaannya Apa dada otentik Kedepan umat islamnya Kita tarik sekarang ke Indonesia Bagaimana perjalanan-perjalanan Para wali sembilan sebelumnya Maka satu Tantangan untuk regenerasi Kita semuanya Kepedulian sampai sejauh Mana kita akan Peninggalan-peninggalan wali sembilan ini Sebelum kita terlambat Kalau tidak segera Kita regenerasi muda Seperti kalian-kalian Tukang mandok-mandok dong Tapi tidak mempunyai solusi, realisasi, atau mencatat. Hanya pendengar setia. Saya kira seperti malam hari ini maneman banget. Kalau hanya pandenya. <gülüyor> Wah, profesor jago betul. Nyatet Dora. <gülüyor> Ditanya sama istrinya. Pak, oleh-oleh o bakar o ya aku mau belum tertulis baru seberapa jam sudah lupa kalau besok mungkin ambil sahur di sini saya perhatikan anak santri anak santri kritik ini dari saya sedikit mana bukumu mana bukumu langkah sekarang Kalau toko kitab peke hadis Tafsir mau cari berapa? Hilang satu jilet masih bisa beli. Tapi hilang toko sejarah setengah mati kamu gantinya. Ini yang menguatirkan. Karena kita kehilangan sejarah. Jejak-jejak sejarah mulai kropos, mulai tidak ada kekuatan. Nah akhirnya kita menjadi bangsa yang apa? Bangsa yang kepaten obor. Dampak daripada itu kurang henderbeni kepada republik ini, kepada bangsa ini. Akhirnya nasionalismenya melentur. Ini yang paling bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.